Assalamualaikum Saudarluun berita malam edisi hari ini Rabu 28 Februari 2018 dibacakan Ardian Syah Warga Aceh Utara temukan tulang manusia di sumur tua diduga korban konflik Tukang bangunan ditemukan tewas tergantung di loteng rumah Satu rumah warga Julih hangus terbakar api diduga dari puntung rokok Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi RBM Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Boxmae, Radio Losar 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambe FM. Dari warga menemukan tulang manusia di dalam sumur tua, kebun milik Muhtarudin di Dusun Lu'yu, Desa Babah Buluh, Sawang Aceh Utara hari ini. Hasil identifikasi pihak kepolisian menduga jika tulang tersebut adalah milik manusia yang telah meninggal masa konflik Aceh. Rincian yang ditemukan di dalam sumur tua itu adalah tujuh tulang lurus dan dua tulang engsel serta kaos berkerah motif kotak-kotak. Kemudian celana panjang berwarna krim, celana pendek, bahan kaos, celana dalam dan satu dompet berwarna hitam. Kasat reskrim AKP Budi Suha mengatakan pihaknya menduga jika tulang itu adalah tulang manusia yang meninggal di masa konflik Aceh dahulunya. Zarlun Kaslim Kaluku alias Kapten warga desa Sebul Salam selasa jelang malam ditemukan tewas dengan kondisi leher terjerat dan tergantung di loteng rumah. Diduga pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan ini tewas akibat bunuh diri. Kapolsek Simpangkiri AKP Fauzi membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Kapolsek, AKP Fauzi, korban ditemukan meninggal dunia oleh anaknya Lisnawati. Diduga korban bunuh diri dengan cara menggantung lehernya. Derlon satu unit rumah sederhana berkonstruksi kayu berukuran 6x8 meter milik Abu Bakar Ismail di desa Alurambung, Juli Biren, Ludes terbakar sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hari ini. Pengendali posko Tagana Dinsos Biren Zulfikar G.A. dan anggota Tagana Biren, Ruslan Agani mengatakan rumah sederhana tersebut berkonstruksi kayu atap rumbia ditempati bersama istrinya Rapiah terbakar rata dengan tanah. Sumber api diduga dari puntung rokok rumah rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut dan seluruh isi rumah terbakar. Kepala Dinas Sosial Biren Murdani mengatakan untuk sementara korban rumah terbakar mengungsi ke tempat keluarganya. Dinas Sosial telah mengantar bantuan masa panik. Sudah lalu kuota haji untuk Indonesia serta provinsi Aceh 2018 tidak ada perubahan dari tahun lalu. Ini artinya jumlah kuota haji secara nasional masih sama dengan tahun 2017. Hal itu dikemukakan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin usai meresmikan gedung baru Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Gajah Putih Takengon. Menurutnya secara keseluruhan termasuk Provinsi Aceh, jumlah kuota haji masih tetap sama dengan tahun 2017. Dari data yang berhasil dihimpun, jumlah kuota haji 2017 secara nasional 221.000 jamaah sedangkan kuota untuk Provinsi Aceh 4359 ditambah kuota petugas haji daerah 34 orang sehingga total kuota haji Aceh 2017 4393 Anda sedang mendengarkan berita utama SRBI FM Jarlun, pengusaha asal Malaysia Mr. Eng bersama juru bicara Tuan Haji Amir serta rombongan hari ini melirik investasi di Kabupaten Pidi pada sektor perikanan. Minat investasi pada sektor perikanan ditandai dengan pertemuan kedua belah pihak di ruang kerja Wakil Bupati Pidi, Fadlullah TM Daud. Di Pidi ada enam kecamatan yang berada di pesisir dengan memiliki potensi perikanan besar untuk dapat dikembangkan usaha pada sektor perikanan. Maka dengan adanya upaya kerjasama investor dari negara jiran Malaysia kini terwujud maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Darlun Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidi menuntut ke terdakwa masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara dalam sidang di pengadilan Negeri Pidi kemarin. Tuntutan ini dibacakan 2 JPU Yuda dan Takdir di depan Majelis Hakim. Jaksa penuntut umum Kecari Pidi Yuda mengatakan, keenam terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tambang emas tanpa izin di kawasan Gempang. Juga aktivitas penambang emas ilegal melanggar Undang-Undang 2019 Nomor 4 tentang mineral. Keenam terdakwa yang dituntut dua tahun enam bulan penjara adalah Fadli bin Abdullah, warga Kampung Blangdot, Kecamatan Tangsi. Lalu Zulfahnur bin Abdullah, Munawir bin Anwar dan te Bustami bin te Jamaludin.